Dua orang di tengah laut Kapalnya pecah menabrak karang Dipukul ombak dempas gelombang Maka yang selamat itu Adalah yang pandai berenang Maka Ajarkanlah anak-anak kita berenang Pesan sahabat nabi Alimu awladakum asibahah Warrimayah Ajarkan anakmu asibahah berenang Warrimayah memanah Sebetulnya itu makna Dipahami makna hakiki dan makna kiasan Memang betul-betul merenang dan memanah. Tapi yang dimaksud berenang adalah siap di air. Dan memanah siap di darat. Karena kalau di darat kita memang memanah, naik kuda. Dan di air kita berenang. Artinya poin yang pertama. Bahawa siap memanah, siap merenang itu. Kalau di bidang ekonomi. Ya betul-betul paham ilmu ekonomi. Kalau dia manajemen Memang betul-betul paham -betul tentang manajemen Supaya apa? Ilmunya ada Makanya dalam Islam itu diajarkan Ya arfa'in laul ladhina aman la utul ilma Ilmunya Dan semua itu ada ilmunya Tidak bisa dipelajari tam Tidak bisa tanpa dipelajari Semua ada ilmunya Ada ilmu agama, ada ilmu politik, ada ilmu ekonomi Ada ilmu budaya, ada ilmu sosial Nah maka Tidak hanya sekedar semangat yang berapi-api tanpa didasari oleh ilmu. Ilmu tidak dibatasi oleh ruang kelas. Kalau kata orang Minangkabau, alam terkembang menjadi guru. Alam terkembang ini menjadi guru. Maka semangat luar biasa tanpa dibarengi pengetahuan yang sejalan berbanding lurus dengan itu, maka semangat itu turun, ilmunya hilang. Maka ilmunya. Nah, saya tidak kaitkan hanya dalam kasus 212, termasuk apapun nanti ke depan, maka ilmu. Yang kedua, Memang hari ini Kalau tampil Terlalu Awal Nanti dia menjadi prematur Cepat dipukul nah, Jadi banyak juga usahawan-usahawan, bisnisman, Kawan-kawan, sahabat-sahabat Ustaz semangat, sekarang kita sudah punya odol Sekarang kita punya uh, Kita punya sabun Sekarang kita punya sampo Gimana nih, saya endor Jangan dulu Ustaz, ini kita buat kita gerilya dulu. Karena ini kalau langsung besar langsung dipukul dari atas. Nah, ada. Banyak. Jadi kita lewat pengajian-pengajian dulu. Lewat komunitas kita dulu. Kita besar karena takut dipukul di atas. Nah ini jadi berstrategi. Berstrategi itu penting sekarang. Karena kalau tidak nanti menjadi prematur. Menjadi, uh, menjadi uh, hancur layu sebelum berkembang. Nah jadi pertama ilmunya. Yang kedua berstrategi. Bukan berarti tak ada. Ada. Lalu kemudian yang ketiga adalah Kajian-kajian ini Cobalah kajian-kajian Yang Kajian yang Bermanfaat untuk keumatan Jangan lagi dikaji Yang mubazir Yang khilafiyah-khilafiyah Yang justru nah, Jadi kajian-kajian maka saya senang sekali Kajian fokus Kajian ekonomi, kajian politik Islam Kajian Supaya apa supaya setelah itu ada follow up-nya. Setelah ngaji itu apa yang mesti kita buat? Setelah pengajian itu kita bisa buat apa? Karena kalau tidak dia akan berputar-putar di situ saja, mubazir. Mudah-mudahan ke depan insyaallah lebih baik, tapi jangan katakan tak ada sama sekali. Insyaallah gerakan ini ada tumbuh dan Allah meridhoinya insyaallah.